Uruf Kolom 26 Saudaranya d a m i r Iyahu Iyahuma Hanya Kepadanya i a h u m a Hanya Kepada Mereka Lelaki-Lelaki Iyaha Iyahuma Hanya Kepadanya Ia huna hanya kepada mereka, wanita-wanita. Ia ka, ia kuma hanya kepada mu. Ia kum hanya kepada kalian, lelaki-lelaki. Ia ki, ia kuma. Hanya kepadamu, Ia kuna hanya kepada kalian wanita-wanita, Ia ya hanya padaku, Ia na kepada kami. Iyaya hanya padaku Iyana kepada kami